إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera amma ba'd fa yaqulu allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhal ladzina amanu attaquullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaq minhaa zawjaha Wa basa minhuma rijalan kazira wa nisaa Wa attaquullaha al bihi wal Inna allaha kana alaikum raqiba amma ba'd Ayuhal muslimun Para hadirin sekalian Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita senantiasa Untuk tidak bosan-bosan menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang lebih khusus lagi Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keamanan, ketenangan. Sehingga kita dengan mudah bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Dan yang paling utama aktivitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana kita mendengar hari-hari ini. Yang dialami oleh sebagian muslimin yang ada di negeri seberang sana, di negeri Myanmar, di mana mereka, jangankan untuk melaksanakan ritual ibadah, untuk bisa mempertahankan, keislaman mereka sangat-sangat berat, karena diancam dan diperangi, oleh orang-orang yang memusuhi agama Islam. Maka marilah kenikmatan yang ada ini, di mana kita tinggal di negeri yang aman, Senantiasa kita gunakan Untuk melakukan ibadah kepada Allah Mendoakan para pemimpin dan penguasa kita Agar senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Ditunjukkan jalannya yang hak Dan diberikan pendamping-pendamping orang-orang yang soleh Serta bisa menjadi pengayom masyarakatnya Masyirul Muslimin Rahimani Warahimakumullah Masih dalam pembahasan kali ini Mengenai syarat-syarat syahnya wudhu Dan juga kewajiban-kewajibannya Kadang muncul pertanyaan Kita kan menginginkan ibadah yang ringkas Dan yang paling pokok bagi kami adalah bisa sholat Kenapa kau harus mempelajari wudhu dulu? Maka jawabannya Dikarenakan sholat yang anda lakukan, Tidak akan sah apabila wudhu anda tidak sah. Nah, Sekhusuk apapun, Sepanjang apapun, Berdirinya orang tersebut sholat, Ataupun sujudnya, Namun ternyata toharohnya, Wudhunya dianggap tidak sah, Maka tidak tidak sah. Oleh karena itu, kita dahulukan belajar tentang wudu. Dan demikian pula wudu yang tidak memenuhi syarat sahnya wudu, maka wudunya juga batal atau tidak sah. Oleh karena itu, seorang muslim memperhatikan syarat-syarat tentang keabsahan ibadahnya agar supaya selamat betul-betul sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak namun di atas penyimpangan. 6. Masyirul Muslimin Rahimani Warahimakumullah Telah lewat pada kita hadis Yang diriwayatkan oleh tiga sahabat Nabi Abu Hurairah Abdullah bin Amr bin Al-As Kemudian Aisyah Radiyallahu Anhum Semuanya meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis Wailun lil'alqabi minannar Selamat <coughs> malam Nam <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan "Wailun lil alqabi minan nar." Celaka. Diancam dengan kecelakaan. Salah satu mengatakan neraka wail. Bagi mereka orang yang ketika berwudu, tumitnya tidak terkena air wudu. Maka hadis ini memberikan faedah Supaya kita berwudu dengan hati-hati Dan Barakallahu Fikm memperhatikan syarat-syaratnya Dalam pertemuan yang telah lalu Telah kita baca secara cepat Mengenai syarat-syarat wudu ada tujuh okay? Kalau ingin. Pertama adalah Islam berakal sehat dan mumayyiz. Yang kedua niat. Niatnya di hati, tidak perlu diucapkan. Kemudian yang ketiga air yang dipakai adalah suci. Lagi mensucikan. Dan yang keempat menghilangkan apa saja yang menghalangi sampainya air pada kulit. Yang kelima mualat berkesinambungan yang keenam tertib berurutan dan yang ketujuh mencuci seluruh anggota badan yang wajib untuk dicuci maka pada pertemuan kita kali ini akan masuk pada wajibatul wudu atau furuudul wudu yaitu kewajiban-kewajiban berwudu kewajiban, -kewajiban wudu Yakni ayat Abu Huu, anggota badan yang wajib untuk dicuci atau untuk dikenakan padanya wudhu. Anggota-anggota badan atau anggota-anggota wudhu telah lewat pengertian wudhu adalah at atau bilma, yaitu Bersuci dengan menggunakan air. Enam, pada anggota badan yang empat. Wajah, kemudian dua tangan, kemudian kepala dan kedua kakinya. Berarti inilah anggota-anggota wudhu. Namun sebatas apa yang wajib untuk dikenakan padanya perkara wudhu. Apakah dicuci ataukah diusap? Maka yang pertama Diterangkan para ulama Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fikhul Muyassar Bahwasannya Anggota-anggota badan yang wajib dikenakan padanya Air wudu, Apakah dicuci ataupun diusap Adalah sitatun Ada enam Ada an? enam Enam Yang pertama, atau kewajiban wudu ada enam. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi. Yang pertama adalah mencuci wajah secara sempurna. Mencuci wajah secara sempurna. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang keenam. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhaladzina amanu idha kumtum ila sholati wujuhakum alayah. Wahai orang-orang yang beriman, Apabila engkau hendak melakukan sholat, Maka cucilah wajah-wajah kalian. Berarti wajah wajib untuk dicuci. Kalau makna dicuci berarti seluruh bagian yang dikatakan wajah wajib terkena air. Apa itu wajah? Wajah batasannya adalah minal uduni al yumna ilal yudunil yusra arabon, yaitu dimulai dari telinga kanan sampai dengan telinga kiri secara horizontal, secara latarnya. 6 Wa mimman batis syari ilal daqon Tulan Yaitu Dimulai secara menaik turunnya Dimulai dari tempat tumbuh rambut Ubun-ubun Yang normal tapi ya Yang nor normal Sampai dengan Dagu nah, Jadi wilayah ini Maka ini wajib di, di juci Wilayah ini wajib dicuci. Di juci 6 nah, ini berwutu. Wajib dicuci wilayah wajah. Mana bagian wajah? Kalau sisi melebar, horizontal, telinga kanan sampai dengan telinga kiri. Nah, batasannya Vertikal ke atas bawah dari tumbuhnya rambut. Orang yang normal. Ada orang yang tumbuhnya. Nah, di sini. Berarti tidak dari sini. Okay. Namun dari sininya Jawab h nah. nah, dari sini ataupun mungkin ada yang maju ke depan mungkin berarti bukan dari sininya namun dari dari sini. enam orang yang normal maka dia diusap wajahnya jadi cuci wajahnya berarti enam ah. demikian dicuci. lah ini bagian wajah termasuk bagian wajah adalah Wa minhu al-madhmath wal istinshak termasuk bagian dari wajah adalah berkumur-kumur dan juga istinshak memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya ini hukumnya wajib. 6 nah, ketika berwudu maka wajib madhmath berkumur-kumur karena ini termasuk li'annal famma wal anfa minal wajhi karena mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah. Okay. Nah, jadi hukumnya apa wah? Wajib. Jadi nuwun sewu kalau wudu jangan tergesa-gesa. Ya, kadang demikian. Lihatlah bagian sini tidak terperhatikan 6. Nanti terkena keumuman hadis, "Wailun lilalqab minan minannar." Bagaimana kalau wudunya tidak sah, salatnya tidak sah. Ya. Bagaimana kalau sholatnya tidak sah? Ya dianggap belum sholat. Belum? Belum sholat. Berarti ibadahnya capek namun juga sia-sia. Nah, sudah capek sia-sia. Itulah bahayanya tidak mau belajar. Bahayanya nyambutan burun, nga? Ngaos. Akhirnya pun beramal namun kadangkala tidak diterima. Nah, barokallahu hikm. Maka di sini bagaimana cara mencuci wajahnya? Nah. Semuanya dikenakan. Kalau memang air belum menyeluruh ke wajahnya, bagian kulit ada yang belum kena, maka biar didalek. Nah. Sudah. Sekali walaupun segini cukup. Nah, di bahasa kita dikulahakan yang lainnya, disampahakan, nggih. Diusapkan dan seperti sedikit ini, sudah. itu demikian. Nah, ini yang termasuk bagian wajib untuk dicuci. Pertama wajah. Yang kedua adalah ghuslul yadaini ilal mirfakwaini. Mencuci kedua tangannya sampai dengan sikunya. Nah, sampai dengan kedua sikunya. Berdasarkan firman Allah masih dalam surat al-Ma'idah ayat yang ke-6. Faghsilu wujuhakum wa'aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajahmu dan kedua tanganmu ilal marafiq. Sampai dengan siku. Terjadi khilaf di dalam penafsiran firman Allah Ta'ala ilal marafiq. Ilal marafiq. Kata ila huruf ila, nam, yang artinya ke, nam, ini memiliki beberapa kandungan arti sehingga terjadi khilaf diantara para ulama. Sebagian menafsirkan ilalillego ya, yaitu sampai dengan siku, sehingga kalau perbutu yang namanya siku tuh di sini ya, jadi kalau butuh nah segini katanya sudah sah, Katanya sudah. Sudah sah, artinya sudah demikian Yang kedua Memahami makna ilah adalah Ma'a, eh bersama Dengan sikunya juga Nah Artinya, kalau mencuci tangan Sikunya juga harus basah Semuanya Nah Pendapat kedua ini Adalah yang sesuai dengan Amaliyah Nabi Alaihi Wasallam Nah Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu diriwayatkan bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan Innal mu'mina yu'tauna yawmal qiyamati ghurron muhajjalina min asharil wudu Sesungguhnya seorang mukmin akan didatangkan pada hari kiamat bercahaya terang benderang dengan sebab bekas air wudunya. Maka Rasulullah mengatakan, "Famanista taa aminkum an yutilla qur'an yutila ghurratahu falyafal." Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahaya daripada bekas air wudunya, falyafal. Maka lakukanlah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini Maka beliau apabila berwudu, maka diterangkan di sini kata beliau maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kalau dia berwudu ini ghassala wajhahu hatta kada yablug ghassala yadayhi hatta kada yablug al mankibaini beliau mencuci kedua tangannya sehingga hampir-hampir mencapai kepada pundaknya. Nih. Pam sini ya. Ini Abu Hurairah. Dan kalau mencuci kakinya hampir sampai kepada betisnya. Maka ditanya, kenapa demikian? Kata beliau, raaitu khalili, eh samiitu khalili, aku mendengar Nabi mengucapkan hadis tadi. Lah itu amalan yang diamalkan oleh para sahabat dipahami adalah ilah di sini maknanya ma'a, bukan royah. Nah, sehingga kalau berbudu maknanya di sini mencuci tangan sampai dengan kedua sikunya adalah sampai di sini bukan. Sing penting ulah sedikit. Namun apa? Nah, kena juga demikian ya. Lah ini demikian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain dikatakan wakna yudirul ma'a Beliau memutarkan air di bagian sikunya. Kenapa? Karena kalau sekedar asalkulah, nggih. Nah, namun ternyata yudirulma betul-betul supaya kena. Arti menunjukkan ilah di sini adalah bersama, bukan sekedar sampai. Difahami ya. Nah ini tadi. Jadi kalau perbutu nuunsebu ajaimaniman kelambine. Sudah. Jangan juga sekedar seperti ini, ya. Ini jangan keselamatan ibadah lebih dikedah -gede kedepankan, Jadi ini mohon maaf saya, ya, ya. Biar jelas. Nah, ini, ya. Kalau Abu Hurairah eh, hampir sampai, ini yang dilakukan Abu Hurairah. Ijtihad beliau. Nah, para khalifah. Ini Masail Muslimin, Rohimani Warahmukulah. Berarti kalau begitu kita faham sekarang. Ternyata wudu batasannya tadi. Batasan yang wajib sampai dengan air bersama dengan siku-sikunya. Tidak sing penting lebih-lebih cukup. Nah, diingatkan, Wailunil alqabi minan nar. Naam. Itu demikian, ya. Faratakalafikum. Ini yang kedua. Yang ketiga. Diterangkan berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah qala Mas hura si kullahu ma'al udhunaini. Ia mengusap kepalanya seluruhnya. Mengusap kepala seluruhnya. Bersama dengan kedua telinganya. Mengusap kepala seluruhnya. Bersamaan dengan kedua telinganya. Ini hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wamsahu biru'usikum masih surat tadi dalilnya surat al-ma'idah ayat 6 Allah ta'ala berfirman wamsahu biru'usikum maka dan usaplah biru'usikum kepala-kepala kalian nah, di sini Allah memerintahkan perintah menunjukkan wajib ya jadi di sini hukumnya wah, wajib diusap, bukan dicuci. Apa makna diusap atau bedanya diusap dengan dicuci? Kalau dicuci, basah itu harus mengena kepada seluruh anggota tadi, anggota yang disebutkan, tangan berarti harus basah semua, sehingga kalau tidak, kalau kemarin ya dikatakan ternyata busik kalis maka harus di dalek diku kusuk harus diusap nam diku kusuk napa kita diku kusuk ya tidak yang penting krujuk krujuk lu padal tangane astane tangan astau nah mungkin demikian kadang kala nah di sini harus diusap nah demikian adapun kalau diusap itu tidak harus mengenai seluruhnya namun sejumlah besarnya sejumlah besar besarnya nah Namun untuk kepala di sini Allah berfirman wamsahu bi usaplah kepala kalian didahului dengan huruf bi. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang memaknakan huruf bi, huruf ba di kasrah di sini. 6 Di sana mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya ba di sini maknanya tab'idiyah sebahagian. Sebaha? Sebahagian. Sehingga mereka memaknakan maka usaplah sebagian kepalamu. 6 nah, Yang lain jumhur mengatakan ba di sini bukanlah sebahagian namun lil ilsaq yaitu usapkanlah kepalamu. Dengan betul-betul menempelkan kedua tanganmu. Mengusap dengan betul-betul menempel. Artinya, ya nempel bukan sekedar. Ini kan ngusap, ya. Eh? Namun tidak menempel. Kadang, ya cuma sebagian nempel. Namun, betul-betul lah, menempel. menempel. Lah terjadi perselisian demikian. Bagaimana sikap seorang muslim. Sikap yang benar ketika terjadi khilaf diantara pendapat-pendapat ulama. Bukan kita mengambil mana yang cocok, mana yang pas dan mana yang sesuai dengan jiwa dan keinginan hati kita. Ini namanya prinsipnya orang jahiliyah. Prinsipnya orang jahiliyah. Namun seorang Muslim, mereka akan memandang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Kalau ada yang bertanya, loh Nabi sudah sedak, Nabi sudah meninggalkan warisan. Yang Rasul mengatakan kalian tidak akan sesat selamanya Kalau mau berpegang dengan dua warisan ini Apa itu? Al-Quran dan sunnah tuntunan Nabi Perbuatan Nabi telah dinukilkan di dalam sunnah-sunnah yang Sahih Maka kita kembali kepada hadis-hadis Nabi Nah Maka diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhumah yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari Mengatakan sifat wuduknya Nabi ketika mengusap kepala. Kala pada abimu kada miroksihi, thumma zahabihimaila qofahu, thumma roddahumaila makaniladi pada aminhu. Kata Abdullah bin Zaid mensifatkan wuduknya Nabi. Maka Nabi ketika mau mengusap kepala, beliau memulai dari bagian depan. Kemudian memperjalankan kedua tangannya. Diusapkan ke kepalanya sampai dengan niki, tengkuk. Sampai dengan tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat mulanya dia. Nah, ini wuduknya nah, Nabi. Disifatkan demikian. Berarti kalau begitu menunjukkan pendapat yang kuat antara sebagian ataukah seluruhnya adalah seluruh seluruhnya. Jawabannya kenapa? Karena yang sesuai dengan amalan Nabi. Dan Nabi lebih mengerti tentang tafsir Al-Quran. Nah, jadi tidak cukup menafsirkan Al-Quran dengan sing penting arti bahasa Arab demikian. Tidak. Namun Al-Quran harus disesuaikan dengan menafsirkannya kalau terjadi perselisihan ada kandungan bahasa Arab yang banyak disesuaikan kembalikan kepada penafsiran Nabi yaitu dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang menafsirkan Al-Quran khomoh dengan sunnah Nabi, berarti dia sesat. Berarti dia sesat. Nah, kalau ada orang yang mau menafsirkan Al-Quran menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia keliru. Karena sunnah Nabi Shallallahu Anhuma itulah yang menafsirkan Al-Quran. Nah, ini Barakallahu Barokahalafikum. Kemudian ini jelas nih. Eh? Jadi kepala di sini adalah seluruh, seluruhnya, bukan sebagian. Kenapa? Karena itulah amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka yang sebagian mereka berpegang kepada pendapat yang lemah, pendapat yang yang lemah. Naam. Ini demikian. Ma muslimin rahimani wa Selanjutnya yang keempat atau di sini disebutkan dengan juga mengusap udhunain yakni kedua telinga. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alimah Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Alalbani Albani dalam Sunan Ibnu Majah Nomor hadis 357 Maka Rasulullah mengatakan Al-udhunani minar roksi Bahwasannya dua telinga termasuk bagian dari kepala Berarti termasuk anggota wudhu Nah, jadi demikian termasuk anggota wudhu Ini yang ketiga Kewajiban yang keempat Khusyur khusyur dijelai ini ilal Ka'bah ini mencuci kedua kakinya ilal Ka'bah sampai dengan kedua mata kaki sampai dengan kedua mata mata kaki. 6. Nah, maka maashirul muslimin rohimani warahmukmullah ilah di sini sebagaimana di atas. Apakah sekedar sing penting sampai atau termasuk juga maknanya juga bersama-bersama bersama dengan kedua mata kakinya. Dalilnya adalah Allah taala berfirman masih dalam surat Al-Maidah. Wa arjulakum ilal Ka'bain dan cucilah kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Terjadi di sana penyimpangan mengenai memahami makna ka'bain. Yaitu ka'bain. Ka'ab. Sebagian orang yang mereka menyimpang dari tuntunan Nabi Alaihi Wasallam Mereka beranggapan yang namanya ka'ab adalah bagian tungkak. Bagian tumit. Itu namanya ka'ab. Nah, jadi ka'ab seorang adalah satu artinya demikian bagian belak belakang belak. Nah, ini adalah pendapat yang keliru karena yang namanya kaab adalah al awaman anapian dua tulang yang menonjol di bagian kaki. berarti apa bahasannya cewek? polok utawi cekol, ya itu namanya kaab. Ka lah di sini kalau berwudu itu harus mengenai kedua kap tadi, nah, jadi tidak sing penting, nah, ya, artinya, namun ini juga kena, buncebu kapnya juga ke? kena air, tidak sing penting, nggak jelas, namun juga ini kena air, dicuci, berarti harus kena air, kalau air tidak me apa mengenai bagian tadi, maka harus di usap tadi didalak, dikusuk bahasanya ya, artinya demikian harus didalak, tidak terus dibiarkan begitu saja. Nah, ini perkara ini penting. Nah, kaab masih dalam pembahasan kaab. Kaab adalah dua mata kaki. Tahu ya, masing-masing paham ya, dua mata kaki. Di sana ada sebuah hadis yang perlu kita perhatikan dan perlu kita indahkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan. Dibawakan oleh alimah nawawi dalam Riyadhus Salihin dalam kitabul Libas. Maka beliau menyatakan Rasulullah bersabda, salah satu La yukallimuhumullahu kalimu humullohu walayyamduru ilaihim walayyuzakhihim yawmal malkiyama. Tiga golongan, di mana Allah tidak mau melihat kepada mereka, tidak mau berbicara kepada mereka dan tidak mau merekomendasi mereka pada hari kiamat. Kapan nih ki? Tinta kiamat. Telung golongan, berarti ancaman. Siapa di antara tiga golongan tadi Adalah Yang pertama Al-Mannan Orang yang senang mengungkit-ungkit pemberian Yang kedua Al-Munfiqusil atahu bihalfil gazib Pedagang yang senang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu yang ketiga adalah al-musbilu saubahu. Orang yang musbil. Apa itu makna musbil pakaiannya? Yaitu diterangkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ma asfala minal ka'baini minal izari finnar Musbil pakaiannya yaitu laki-laki yang kain yang dipakai dari atas, apakah sarung, apakah celana dan sebagainya. Sampai menutupi mata kaki. Ini bisa menyeret ke dalam neraka. 6. Bisa menyeret kepada neraka. Kapan itu didapatkan? Yaumal kiamah. Pada hari kia, kiamat. Perkara di dunia tidak disiksa perkara di dunia tidak dicilat oleh api dan sebagainya. Lo Allah mengatakan Yaumal, eh, Rasulullah mengatakan Yaumal kiamah. Pada hari kiamat. Jadi perlu kita imani, perlu kita amalkan. Naam. Sehingga seorang muslim tatkala mengangkat pakaiannya di atas mata kaki berarti ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena gaya seperti anak-anak pangki ya. Bagaimana itu pakainya kan di atas ya. Nah itu tidak dapat pahala yang seperti itu. Naam. Atau mungkin karena barakallahu fikum saya mau ke sawah. Iya kan kalau petani kan. Ya habisnya ini bukan karena itu, namun karena betul-betul mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain ini baik di dalam sholat ataupun di luar Salat. Nah, terkait dia sombong atau tidak, maka ketika dia menolak tuntunan Nabi perintahnya, maka itu juga merupakan bentuk kesombongan. Bentuk kesom kesombongan. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani warahimakmullah, ini terkait dengan ka'bain, dua mata kaki. Nah, Sehingga di sini hendaknya seorang muslim betul-betul memperhatikan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang kelima daripada kewajiban ketika berwudu. Kalau tadi anggotanya sudah selesai. Sekarang kewajiban berikutnya adalah atarti tartib yaitu berurutan. Urutannya apa saja yang di atau di, di cuci atau di urutan dicuci atau diusap dulu jawabannya adalah tarteeliana Allah zakarohu murataban watawadu a rasulullah saw murataban ala hasabi matakarohullah subhanahu wataala yaitu urutannya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan urutan di ayat dan demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkannya sesuai dengan urutan ayat di dalam ayat disebutkan urutan globalnya. Waqsilu wujukum pertama bagian wa? wajah. Wa'idiyakum ilal marofik kedua ta? tangan. Setelah tangan wamsahu piruusikum baru kepa kepala. Kemudian waarjulakum baru kedua kah? kaki. Ini demikian. Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam prakteknya beliau dengan cara tertib juga. Pertama adalah yang wajib. Kita katakan yang wah, wajib. Adalah berkumur-kumur. Mencuci tangan ini sunnah. Nah berkumur-kumur. Karena kumur-kumur bagian wajah. Kemudian dan istin, ist, apa, istinsar dan istinsar. Istinsar dan istinsar. Termasuk kumur-kumur. Kemudian nanti akan datang. Bagaimana cara wutunya Nabi. Ya. Lah ini, kemudian mencuci wajahnya. Kemudian mencuci kedua tangannya. Kemudian kepalanya. Kemudian kaki-kakinya. Urutannya demikian. Tidak teruslah. Sudahlah karena kakinya yang kotor. Kaki dulu bawahnya. Kemudian tangan. Kemudian Wajah baru kepala. Dari bawah ke, ke atas. Tidak demikian. Atau kepala dulu. Wajah dulu. Tangan kemudian ke, ke kaki. Tidak demikian. Namun ber -uh, berurutan. Nah. Ini paratolofikum berurutan. Sehingga seandainya. Ini seandainya. Seorang butuh. Kumur-kumur. Sudah kemudian apa? Mencuci muka. Tiba-tiba lupa. Langsung. Kepala. Mau nyuci kaki astaghfirullahaladzim, tangannya belum, maka bagaimana? Maka kalau ingatnya ketika itu langsung dia mencuci tangannya, mengusap lagi, kemudian mencuci kaki. Ya, namun kalau sudah jauh, tiba-tiba mau pakai ambil anduk, nih, ya. tadi di di sumur dekat sumur dia butuh, kemudian masuk ke kamar mau anduk-andukan, ternyata lu. Tangannya masih mungkin buatan mungkin demikian. Berarti bagaimana? Berarti dia mengulang dari awal. Nam, dia mengulang dari dari awal. Ya, karena sudah terlalu jauh rentannya. Nam sini. Jadi tadi harus beru berurutan. Nam, namun kalau ingat tadi masih baru mencuci kaki atau sudah selesai mencuci kaki baru tiba-tiba, lu ternyata tangannya kering. Ini tadi tinggal kaki kiri tangannya kering, maka tidak diulang dari awal, namun langsung meneruskan yang tangan, barulah kepala, kemudian kaki. Difahami ya, eh? difahami nih? Ini tentang faedah kita mengerti tentang berurutan. Nah, kemudian ma syiral muslimin rohimani warahimakumullahu jamian. Dan kewajiban yang keenam ya di sini adalah al muwalat yaitu berkesinambungan menyambung tidak ada tenggang waktu apa maksudnya bi an yakuna ghuslul adwi aqibal ladzi qablahu mubasharatan biduni ta'khir maknanya yaitu hendaknya mencuci anggota badan ini adalah dilakukan secara langsung sebelum atau sesudah anggota badan sebelumnya tanpa ditunda-tunda. Tanpa ditunda-tunda. Berarti tadi urutannya. Pertama bagian wajah yang kumur-kumur. Kemu istinsa. Kemudian wah wajahnya dicuci. Berarti langsung kedua tah, tangan. Tidak. Wah sikatkan dulu. Nah baru terus. Nah ini tidak demikian. Nah ini tidak demikian. Atau cerita dulu. Nah lama demikian, mampir tamu di sana. Oh iya nanti saya butuh lagi, teruskan. Tidak. Nah, maka yang seperti ini dianggap sudah putus. Nah, namun kalau seandainya dia berwutu, ditanya apakah berbicara ketika wutu membatalkan wutu? Jawabannya tidak. Nah, dia berwutu masih berurutan, sambil mungkin dia ngobrol dengan sebelahnya. Tidak mengapa. Nah, tidak menjadikan bah, batal. Namun kalau tadi nah, jauh lama ke sini dia tidak sah yang tadi harus diulang dari ah, awal. Ngerti eh, paham ini, eh? nah, ini demikian. Biduna ta'khir wa faqat kana Nabi alaihi wasallam yatawabba'u mutawaliya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu secara berkesinambungan, yaitu nyambung terus. Berdasarkan hadis Khalid ibnu Ma'dan. Berdasarkan hadis Khalid ibnu Ma'dan. Lihatlah. An Na Nabiya Alaihi Wasallam Roa Rojul Yusalli Wafil Zohri Qadamihil Lo Lum Atun Dirhamin Lam Yusib Halma Faam Marahu An Yudal Wudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang yang dia solat dan ternyata nampak. Pada bagian belakang daripada tumitnya. Bagian belakang tumitnya. Nah, ini kadang berburu-buru. Ada lum'ah. Ada sekecil Kodro dirham sekedar koin. Koin daripada dirham. Kecil sekedar koin. Ya, Ini lam yusib halma. Tidak terkena air wudhu. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk mengulangi wudhunya. Dan mengulangi sholatnya. Nah, kenapa? Wuduhnya tidak sah. Kenapa suruh diulang dari awal? Karena sudah berada teng tenggang waktu. Nah, kalau mungkin seandainya kita katakan tadi. Baru tangan lupa kan? Harusnya tangan lupa. Tiba-tiba pas nyuci kaki. Loh. Tangannya masih kering. Maka ini tidak perlu mengulang dari awal. Cukup langsung dengan tangannya. Naam, dengan tangan tangannya. Ini barakallahu fikum. Ini faedah mualad. Naam? Dipahami ini nggih? Ini barakallahu fikum. Maka di sini masyiral muslimin rahimani wa Dengan demikian di sini adalah kita mengambil faedah dari hadis ini tentang syarat dan kewajiban-kewajiban wudu. Maka kita ulangi hadisnya. Qala An Nabi Hurairah radhiyallahu RA, anhu wa Abdillah bin Amrin wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu dari Abu Hurairah Abdullah bin Amr dan Aisyah radhiyallahu anhum ini mereka berkata meriwayatkan hadis yang sama Wailun lilalqabi minan nar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wailun lilalqabi minan nar Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu Diancam dengan jilatan neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari pada tiga tempat. Nomor hadis 60, nomor hadis 96, dan nomor hadis 163. Ada pun imam muslim mengeluarkan dalam nomor hadis 241. Hadisnya Sohi. Hadis ini telah kita ketahui memberikan faedah. Bahwasannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada orang-orang yang berwudhu namun menypelekan perkara kesempurnaan wudhu, ya, gampangkan urusan wudhu demikian. Maka dari hadis ini diambil faedah. wujub alitina ibi alba il wudhu. Yang pertama wajibnya kita perhatian dengan anggota-anggota wudu. Anggota wudu apa saja tadi? Wajah, batasannya dari telinga sampai telinga, kemudian nah, demikian. Jadi kalau wudu nah, ya, demikian. Kemudian yang kedua kedua ta, tangan. Kedua tangan dimulai dari ujung daripada jari sampai dengan siku. Sikunya di sini adalah kebah kepala bukan yang penting. Nah, gini. Ini kan sudah siku ya. Nah, namun bukan gini. Namun maksudnya nah, ke bawah. 6. Nah, kepala ke bawah. Paham demikian. Kamutian yang ketiga adalah kepala bagian mana? Seluruh, seluruhnya. Hanya saja karena ini diusap, tidak harus sampai dengan akar-akarnya basah. 6. Nah, jadi tidak dicuci, bedanya disuruh diusap, diusap cukup. Nah, kalau dicuci harus basah di sela-sela. Sebagaimana orang mandi, orang mandi wajib harus akar-akarnya basah. Demikian ya. Barokallahu fiqum. Nah ini tadi. Yang keempat adalah kaki. Nah ini. Maka di sini wajib kita perhatian dengan anggota-anggota wudu. Wa ada mulih lali bishein minha dan jangan sampai kita terlewatkan sedikitpun dari bagian wudu tadi. Nah, demikian yang kedua, al wa'idu shadit lil muhilli fi wudu'ihi, yaitu ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menyanyiakan wudu'nya yang kurang sempurna wudu'nya Nah, siapa mereka? Orang-orang yang diancam, wa'ilun lil al-khabim nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu untuk dicilat oleh api neraka. 6. Nah, apakah ini khusus tumit saja? Jawabannya ti, tidak. Kenapa disebutkan tumit? Karena itu tempat yang biasanya manusia terlalaikan. 6. Nah, namun layaknya adalah semua anggota wudu yang wajib untuk dicuci tadi. Naam barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga Annal wajiba fi rijlainil ghusl ghaslu fil wudhu pawasan yang wajib pada kedua kaki adalah dicuci ketika berwudu wa huwa ma tuda ma as sahiha dan inilah yang barakallahu fikum telah banyak dalil-dalil yang sahih menunjukkannya wa ijmaul ummah dan ijma umat Islam ini jadi apa? Kaki adalah dicu, dicuci. Nah, namun ternyata khilafan li syudhu di syiah berbeda dengan orang-orang yang syad dari kalangan syiah. Orang syiah mereka Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi mayoritas umat Islam. Ketika berbutuhnya wa khalafu bihi al-ahaditsus sabitah bahkan mereka menyirsi hadis-hadis yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan tentang perbuatan Nabi dan pengajarannya Nabi tentang tata cara wudu kepada para sahabat di mana mereka bagaimana mereka ketika kaki mereka wa an mashi nah ini menyatakan bahwasanya diusap kakinya diusap diusap. Jadi kalau butuh sudah kakinya cuma diusap. Tuan saya bu, ini demikian orang-orang apa? Syiah. Orang-orang Syiah. Nah ini adalah salah satu kelompok yang menyimpang dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama saja. Yang ekstrimnya, yang butuhnya sampai demikian ataupun yang mereka itu sekedar ikut-ikutan. Ketahuilah pemahaman Syiah pemahaman yang berbahaya. Karena menjadikan seorang akan mereka itu lebih tarakalafikum mengedepankan orang-orang yang mereka unggulkan dari kalangan aimmah mereka daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bahkan yang ektrimnya sampai dengan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Nah, mengkafirkan para sahabat Nabi hingga akhirnya tidaklah Syiah masuk ke dalam suatu negeri kecuali negeri tersebut akan menjadi rusak, menjadi ruh, rusak. Nam dan hendaknya mereka para Muslimin senantiasa waspada kepada pergerakan kelompok-kelompok menyimpang seperti ini, karena kalau seorang tidak membentengi dirinya dengan keimanan dan pelajaran sunnah, maka tidak jauh untuk mereka akan di na barakallahu fikun diancam untuk bisa diajak oleh kelompok-kelompok yang menyimpang seperti kelompok Syiah ini. Karena propagandanya banyak. Di antaranya dengan mempropagandakan namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah yang hakikatnya adalah perbuatan zina bukan nikah yang sah. Nam, ini sebagai propaganda. Kalau orang yang lemah imannya lagi mencari ingin mengikuti hawa nafsu tentu senang yang seperti ini. Namun bukanlah agama ini dengan hawa nafsu, namun dengan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara barakallahu fikum Hal yang bisa kita ambil dari faedah hadis yang menerangkan tentang Wailun dil alqabi minan nar. Dan akan datang pembahasan mengenai hal-hal yang disunahkan ketika wudu. Naam, hal-hal yang disunahkan ketika wudu masuk dalam pembahasan hadis berikutnya. Insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kaum muslimin seluruhnya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya sallallahu ala muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh